Apa komentar Anda soal ini? Tentu bulan ke-13 ini kan enggak ada di dalam kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya Indonesia yang mengenal ada bulan ke-13 sehingga kita menjadi bangsa yang kurang begitu produktif ya. Ya beban-beban ini oh, untuk usaha di Indonesia karena bagaimanapun juga beban ini menjadi beban secara keseluruhan yang akan mengurangi daya saing kita secara angka. Dan ini harus dilihat secara nyata karena kan dalam beberapa tahun terakhir ini, tingkat pengumpahan kita juga meningkat secara drastis. Ditambah lagi dengan bulan 13 ya tentu kita akan tambah berat. Jadi eh, ini harus dilihat lagi secara komprehensif seperti apa ya. Baik Pak Ede, bisa di-share Pak, apa dampak jika kebijakan ini tetap wajib diberlakukan? Ya tentu, perusahaannya nggak akan ada yang berinvestasi ke Indonesia ya. Akan kurang menarik Indonesia untuk berinvestasi karena bebannya terlalu banyak. Tapi bukankah THR itu bertujuan positif, Pak, untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan kondusif antara pengusaha dan buruh? Bagaimana anda melihatnya? Saya akhirnya untuk menciptakan hubungan yang kerja yang harmonik dan ini masih banyak cara selain itu ya. Justru itu bukan solusi yang baik untuk meningkatkan produktivitas. Tapi barangkali nanti kita kan akan dibebani juga dengan BPJS yang baru. Kan. Bagaimana justru kita bisa menjamin kesehatan mereka? Bagaimana kita bisa memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi keluarganya? Tentu ini yang penting. Di samping untuk tiga yang ujung ujungnya hanya dipakai ura, -ura. Tapi bukankah tahun lalu sudah ada kesepakatan, nih, Pak, antara pemerintah dan Apindo terkait THR, di mana harus diberikan secara konsisten sebesar satu kali gaji? Itu bukan dikukuhkan menjadi peraturan, tapi justru harus sedikit demi sedikit dikurangi dan dialihkan beban tersebut menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. ya. Pengupahan kita pun akan terus meningkat ya, dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Baik, Pak Ade. Ada usulan dari asosiasi nih Pak. Besaran THR sebaiknya mengacu pada kekuatan dari masing-masing perusahaan. Bagaimana menurut Anda? Iya betul. Harus mengacu kepada kekuatan perusahaan masing-masing, tidak e, mengutamakan, katakanlah, diatur, demikian rupa rigidnya, sehingga ini menjadi tidak fleksibel bagi perusahaan-perusahaan yang kurang mampu. Nanti tumbuh dan berkembangnya jumlah perusahaan juga akan berkurang dengan adanya pengaturan yang terlalu ketat ini. Selain besaran THR mengacu pada kekuatan dari masing-masing perusahaan, Perusahaan? Ada lagi Pak? Usulan untuk pemerintah terkait hal ini? Tentu, ya kita juga harus berpikir nih mengenai hal-hal uh, lain yang menjadi beban ya. Uh, misalnya tentang higher and higher ini penting sekali bagi perusahaan juga ya. Bagaimana kita mengubah undang-undang ini menjadi suatu hal yang positif? Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat. Saya Mandariska.